Bilamasa di Jakarta, orang oh, tidak mengidam, orang takkan suka. Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Hamdulillahikin. Hamdulillahi min. Hamdulillahi. Nya wa yu'kafi, mazidah wa an la Wa-Anda Allah. la syarikalah Wa-Anda anna muhammadan abduhu Wa-Anda Wa-Anda Allah. wa rasuluh, salli Wa-Anda ala Wa-Anda Allah. Wa-Anda Allah. Wa-Anda Allah. Wa-Anda Wa mentabi'a'u bihuzani la yamid din wa ba'lu ba Ikhwatan iman Rahimani wa rahimakumullah Para sahabat pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali berjumpa Dalam acara pembahasan fikih kesehatan kontemporer Terkait puasa dan ramadhan Membahas sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain Hafizullah ta'ala wa ra'ah Yang kita masih dalam pembahasan ibadah-ibadah e, yang bisa dilakukan ketika kondisi fisik sakit di bulan Ramadan telah dibahas di pertemuan yang lalu <tuh> bisa membaca Al-Quran menghafal Al-Quran ya kemudian memperbanyak doa dan zikir beristighfar ya kemudian membaca doa-doa yang e, berisi tentang permohonan kesembuhan yang itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Poin keempat ibadah yang bisa dilakukan ketika sakit adalah memperbanyak sedekah. Ya, ibadah sedekah juga termasuk amal ibadah yang mudah dilakukan bagi orang-orang yang sakit. Ya, tidak harus banyak bersedekah dengan harta, yang penting ada e, keikhlasan di dalam e, sedekah tersebut dan mencari ridho Allah Subhanahu Wataala. Ya, mungkin hal yang sepele yang bisa kita lakukan ya, mungkin dipandang remeh ya. Kalau dijadikan nilai uang itu remeh. Ya, contohnya memberikan nasi bungkus. Ya, kita berikan ke orang lain 16.000 sampai 20.000 itu mungkin jumlah yang remeh bagi sebagian orang. Tapi ketika dibuat dalam suatu hal yang dibutuhkan oleh orang, ya bisa diberikan kepada anak jalanan, sumbangkan kepada kasuhan dan seterusnya. Ya, insya Allah ya akan membantu mereka dan tidak akan mengurangi uh, apa namanya uh, harta orang yang yang bersedekah tersebut ya, sehingga dengan cara itu ia bisa uh, melakukan ibadah pada Allah SWT bisa ia langsung berangkat atau karena sakit bisa dititipkan pada keluarganya untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi di bulan Ramadan ya ada keutamaan anjuran untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan ti tiba. Dalam satu hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dari Mu'abas bin Abdullah beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmalan nas." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Maka anjuran itu maya kunu fi Ramadan. dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadhan hina yalqa'u Jibril, takana Jibril datang bertemu dengan beliau. Maka Jibril yalqa'u fi kulli lailatin min Ramadan fahindarisuhul Quran. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam uh, di bulan Ramadhan untuk mengajarkan kepada Nabi Al-Quran. Ya, fa Rasul sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqa'u Jibril ajwadu bil khair minar rihal mursalan. Dan tatkala yeah, Jibril menemuinya Menemui Nabi Muhammad SAW Untuk mengajarkan Al-Quran Kedermawanan Rasulullah SAW Itu melebihi angin yang berhembus Maksudnya apa? Angin yang berhembus Itu bisa dirasakan semua orang Nah kedermawanan Rasulullah SAW Di bulan Ramadan itu lebih Bagus, artinya manfaatnya Betul-betul terasa oleh hampir semua orang Sebagaimana angin yang dirasakan oleh Semua orang ketika ia berhembus, tidak memandang bulu Siapa yang mau dia hembus Tapi semuanya kena, semuanya mendapatkan Manfaat, itu maksud dari Uh, Minar ini Hanumurshala. Nah, jika anda ya bersedi, misalnya tidak bisa puasa di bulan Ramadan karena sakit maka lakukanlah ibadah sedekah ya dengan tepat, yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa, misalnya insya Allah dapat pahala yang orang berpuasa, ya sama dengan orang yang berpuasa pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut, ya dan insya Allah untuk memberi makan pokok yang mengenyangkan orang yang berpuasa itu tidak Membutuhkan harta yang sangat banyak. Ya, asalulah saulan bersamda manfaat toro so iman. Karena dahumislo azrihi, khairah an nahula yang min aziz so ini syi'an. Berasalpa yang memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka. Karena dahumislo azrihi, maka bagi dia pahala semisal orang yang berpuasa tersebut khairah an nahula yang akan tapi ia tidak mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa yang di diberi makan itu tadi ya dan harapannya semoga dengan e, bersedekah ya, itu bisa menjadi sarana untuk mengobati penyakit seseorang ya kita berdoa semoga dengan e, banyaknya sedekah itu bisa e, menjadi sarana untuk penyakit yang sedang diderita itu menjadi sembuh ya artinya kita berwasilah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan amal soleh yang kita lakukan nah dan ini Berasal dari hadis yang dipersisikan oleh ulamak kesahihannya, yaitu bunyinya, Asinu amualakum bizzaka, ya, wadawaw marbakum bizzadaqa, balai lilbala iddua. Yang artinya, jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah, dan tolaklah bala dengan doa. Dan Syekh al-Bani rahimahullah berkata, ya, hadisnya lemah sekali, ya, dalam ta'if al jami ah. Sedangkan Syekh Abdullah al-Jibril menjelaskan bahawa hadis ini ada pendukungnya yang menguatkan. Beliau berkata, dari berbagai jalan dan mutabiyatnya diketahui bahawa hadis ini memang memiliki asalnya. Ya, e, Syaikh ini kita ambil bahadis tersebut doif, ya namun e, apa kandungannya benar. Ya. Memang ada yang mengatakan e, ada penguatnya, berarti setidaknya Hasan dibukirihi, ya. E, kemudian ya Syaikh mengatakan doif, ya e, kita ambil yang paling parah misalnya doifnya, ya. Tapi dia memiliki kandungan yang benar, yaitu bisa jadi orang yang sakit, ya itu merupakan hukuman dari e, dosanya, ya. Dan dosa itu bisa dihapus dengan sedekah. Rasulullah SAW bersamda, ya, dalam hadis dari Bukhari dan Muslim, fitnahul rajulifahlihi fi wa malihi wa nabsihhi wa waradhihi wa jarihiyukaffiruhaa alsiamu alsalatuhu. Sodapatu wa n'amrubin ma'roof, wa nahiyu anilmunkar. Fitnah atau ujian seseorang berkaitan dengan hal yang menimpa keluarganya, hatanya, jiwanya, anaknya, tetangganya, ya. Itu semuanya bisa dihapus dengan uh, puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Kata Al-Munawi, rahimahullah, berkata, Orang yang sakit diperintahkan untuk sering-sering bersedekah. Hal ini sudah terbukti bagi yang telah berhasil. Mereka mendapatinya sebagai obat. Ya, sedekah tersebut menjadi obat untuk penyembuhan ruhaniah yang ampuh, di mana tidak didapatkan pada obat bi biasa. Kata Ibnul Qayyim, uh, Sedekah memiliki pengaruh yang ajaib dalam Mencegah berbagai balak, walaupun sedekah dari seorang yang fajir, sekalipun atau yang zalim, bahkan orang kafir, karena Allah Subhanahu Wataala mencegah dengan sedekah berbagai balak. Hal ini telah diketahui oleh manusia baik yang awam maupun tidak. Penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya. Tentu sedekah yang baik adalah sedekah yang yang ikhlas, karena Allah Subhanahu Wataala mengharapkan apa yang disi Allah Subhanahu Wataala. Itu dulu yang penting dilakukan. Ini yang menjadi catatan bagi orang-orang yang ingin beramal ibadah. Pastikan niat betul untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Jangan memikirkan urusan duniawi Jangan memikirkan uh, urusan uh, berkenaan dengan kesembuhan yang paling utama Bukan Tapi bersedekah niat karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini amal ibadah saya Ini yang bisa saya lakukan ketika saya sakit Karena lemah fisik saya punya harta lebih Saya sedekah Kemudian setelah kita bersedekah Membantu orang baru kemudian kita uh, Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dengan amal sholah yang kita lakukan tersebut Berharap semoga Allah menghapus ujian yang menimpa kita Baik itu berupa sakit ya Ataupun ujian yang lainnya Supaya Allah angkat ya, dengan perantaraan Amal sholah tersebut diantaranya adalah sesedekah Yang kelima amal sholah yang bisa dilakukan Ikhwanifiddin Para pendengar dan muslim di mana pun anda berada Tetap seseorang sedang sakit di bulan Ramadan Adalah memanfaatkan waktu untuk silaturahim Dan menghubungi keluarga, kerabat serta sahabat Ya mungkin selama kita sehat ya kita lupa untuk salatul rahim atau sekedar menanyakan kabar keluarga, saudara dan teman-teman kita. Ya bisa jadi karena kita ya sibuk, saking padatnya schedule kita ketika hari-hari biasa, saat kita sehat. Nah, ketika kita sakit sebenarnya banyak sekali waktu luang bagi kita untuk uh, bisa memanfaatkan waktu tersebut ya untuk uh, menyambung tali salatul rahim antara keluarga kita, kerabat kita, ya bahkan sahabat kita. Terlebih lagi di zaman yang sekarang ini ya, di mana sarana komunikasi ya sangat mudah ya, bisa nelpon, via telepon, via SMS, via WA, via medsos, via Instagram, ya, via, via, via yang lainnya ya, semuanya bisa ya. sehingga hubungan silaturahmi dengan keluarga yang selama kita sehat jarang kita sambung ya, mungkin dengan uh, yang sakit ini, ketika kondisi kita sakit ya, waktu terbaring di atas tempat tidur ya digunakan untuk menyambung silaturahim. Ya, e, agar e, kita mendapatkan keutamaan dalam tanda kutip ya, e, di, di keutamaan dipanjangkan umur umurnya, yaitu berupa keberkahan umur. Nasulul san bersabda man ahabba ayyubsa lahu fi rizqih wa yinsa fi asarihi fan yasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, berkah umurnya, hendaklah ia menjalin silaturahim, silaturahim rahim. dengan sakit ya, kita Uh, apa namanya uh, bisa menyambung silaturahim dengan saudara kita kelabat kita yang masih ada hubungan darah dengan kita yang dianjurkan dalam agama Islam ya, ya untuk menyambung silaturahim juga uh, mereka akan menanyakan kabar kita ketika kita sakit oh ternyata sakit mungkin mereka akan mendoakan dengan doa yang tulus ya dan hal yang bermanfaat yang lainnya yang bisa kita da dapatkan akan tapi yang perlu dijelaskan adalah bahwa pengertian secara syariat ya dan bukan pengertian secara bahasa Indonesia Induksi dengan silaturahim adalah kepada keluarga saja, keluarga inti yang masih ada hubungan sepupu misalnya kerabat, ya, ya, ada hubungan darah intinya, maka itu yang disebut dengan silaturahim. Walaupun ketika masuk ke dalam silaturahim, ya, eh, ketika masuk dalam bahasa Indonesia arti makna silaturahim itu terjadi pergeseran, pergeseran makna. Maka eh, kalau digunakan secara bahasa Arab atau secara syariat ketika kita mendatangi teman-teman kita, ya sahabat-sahabat e, kita ya. Ya, e, maka itu dalam bahasa syariat itu disebut ziarah, ziyarah ya. Disebut zi ziyarah. Adapun keluarga yang dikatakan silaturahim itu adalah keluarga, keluarga inti yang tercakup dan terlibat dalam hal perkara warisan. Yang nantinya bisa saling mewarisi ya ketika ada yang salah satu meninggal ya. Sehingga itu yang wajib patut, patut di, di di disambung hubungan silaturahimnya. Shilatu, Nah hubungan keluarga itu harus dijaga dan senantiasa dimotivasi oleh agama Islam bahkan ada ancaman khusus bagi orang yang memutus silaturahim. Nsasalam bersambdalah ya dhuhrul jannata qatia. tidak akan masuk surga orang pemutus pemutus apa pemutus tali silaturahim ya sehingga ini menjadi motivasi bagus buat kita semuanya ya e, mungkin yang ada masalah dengan keluarganya ya ketika momen sakit dat, e, ajaklah berbicara kemudian perbaiki hubungan karena Selain kita dieratkan oleh banyak rat, ya, e, karena pers hubungan persaudaraan, ya, kita juga mengenal saudara kita, sesama muslim juga lagi biasanya, ya, sehingga patut dijaga hubungan silaturahim tersebut. Maka wajar Nabi saw mengancam dengan ancaman yang berat, artinya ini hal ini termasuk dosa besar, yaitu keluar jannah kotel, ya tidak akan masuk surga orang yang memutus tali seratu silaturahim, ya. Kemudian yang keenam hal-hal yang mesti dilakukan ibadah yang mesti dilakukan ketika e, sakit di bulan puasa adalah membaca buku-buku dan artikel serta mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Dan jika memungkinkan maka gunakanlah waktu selama sakit untuk hal-hal yang bermanfaat terus ya. Meskipun ya badan lemah tapi tetap harus bersemangat ya untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Karena Nabi memotivasi dalam sabdanya, "Ihris 'ala ma musta'in billah wa la ta'jis." bersamaanlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu minta tolong sama Allah swt untuk hal itu dan jangan engkau lemah hadis riwayat Muslim bahkan selama ini mungkin kita e, lalai dengan dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia ya waktu luang dan kesehatan sehingga Allah coba ambil salah satunya supaya menyadarkan kita ya, ya memang namanya kehidupan dunia itu akan terasa e, kenikmatannya artinya sebuah hal itu ketika hal tersebut hilang dari diri kita. Sama dengan nikmat waktu luang dan sehat, baru terasa nikmatnya waktu luang dan kesehatan tersebut ketika Allah cabut, meskipun barang sementara. Ya? Sehingga bentuk kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan beramal soleh, mencari hal-hal yang bermanfaat, segala hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Cari hal yang manfaat, cari hal yang manfaat, yaitu bernilai manfaat baik untuk dunia apalagi untuk urusan akhiran. Ya? Sehingga uh, kita harus hati-hati karena Nabi pun sudah memperingatkan. Nikmatan limamun fihi makathirun annas kata Nabi, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia itu lalai terhadap dua nikmat tersebut yaitu nikmat kesehatan dan waktu, waktu luang. Jika sudah sakit ya, maka nanti kita jangan uh, lalaikan nikmat yang satunya lagi yaitu waktu luang. Orang sakit ya ada yang masih uh, waktunya luang ya, sehingga waktu yang sangat berharga Ya, dan kami yakin tetap ada waktu luang bagi orang yang sakit tentunya ya. Karena orang sudah sakit biasanya tidak masuk kerja, tidak masuk kegiatan dan seterusnya ya. Sehingga manfaatkan nikmat yang satu lagi yaitu waktu luang untuk kembali mengingat ya betapa berharganya waktu ya. Sebagaimana pepatah Arab menggabarkan pentingnya waktu ada waktu anfasun lata'udu. Waktu itu adalah nafas yang tidak mungkin ke kembali. Atau kata pepatah Arab juga. Waktu itu adalah pedang ya. Kalau tidak pandai-pandai diterbas sudah ya. Sehingga orang yang sukses dunia akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma tanpa manfaat dan faedah. -fa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma laduntu 'ala syai'in nadami 'ala yaumin ghorabat syamsuhu naqas fihi ajali wa yazid fihi 'amali." Tiada pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajarku berkurang, namun amalku ternyata dia disebut tidak bertambah, ya. Ini bagaimana penyesalan dari Mas'ud ya, sehingga mereka adalah Orang-orang yang sangat pelit dengan waktu mereka Ya, sebagaimana Hassan, Hassan Al-Basri Mengatakan, aku menjumpai beberapa Kaum, salah satu dari mereka itu Lebih pelit terhadap umurnya, waktunya Daripada dirham harta mereka Sehingga, selama sakit ya, Kita gunakan waktu untuk Hal yang bermanfaat, apapun, baca buku yang Bermanfaat, buku-buku ya, yang ringan dan mudah Dipahami, ya, terutama Tentang teskiah pun nafas, ya Kemudian e, mendengarkan hal, hal yang bermanfaat, ya, dengan pengajian, ya, rekaman-rekaman yang tentang seminar atau apapun yang bermanfaat, ya, ya, sekedar berdiskusi ringan atau bercanda dengan keluarga untuk menciptakan suasana hangat, ya, dan seterusnya. Intinya semua hal apapun yang bermanfaat yang bisa dilakukan ketika dalam kondisi sakit maka lakukanlah. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah tetap menjaga sholat bagaimanapun kondisinya. Ya, karena sholat adalah tiang agama dan salah satu rukun agama Islam. Ya. Dan keistimewaan yang sholat adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan Allah naikkan Nabi ke atas langit untuk menjemput langsung ibadah tersebut. Beda dengan ibadah-ibadah syariat-syariat yang lainnya. Allah yang turunkan langsung ke bumi, ya. Allah turunkan ke Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Sementara perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Allah angkat Nabi Muhammad untuk menjemput perintah yang agung tersebut. Ini menunjukkan bahawasannya perintah solat bukanlah perintah yang sepele. Perintah solat, uh, urusan solat adalah urusan yang paling urgen dalam kehidupan seorang Muslim. Ya, solat itu adalah tiang agama. Fondasinya adalah tauhid, ya, syahadat kepada Allah dan NabiNya dengan segala konsekuensinya. Lalu kemudian tiangnya adalah solat sehingga mau ibadah zakat sebagus apapun, ibadah sedekah sebagus apapun, ibadah ibadah puasa sebagus apapun, haji umroh dan seterusnya, kalau sholat internet bolong-bolong, bahkan tidak sholat waliyuddinla maka tidak ada gunanya ya, bangunannya di atas, dibangun di atas tiang, tiangnya nggak kuat maka roboh lah amal yang di atas berada di atasnya, ya, sehingga bagaimanapun kondisinya sholat harus tetap di, dijaga. Solat adalah penentu amal seseorang. Jika solatnya baik, maka baik semua amal amal ibadahnya. Dan sebaliknya, kalau buruk, maka buruk semua amal ibadahnya. Sehingga apapun keadaannya, sakit, sehat, selagi masih bisa menjaga solat, maka tetap solat dijaga dalam keadaan apapun. Genting dan gawat sekalipun, termasuk peperangan. Begitu juga dalam keadaan sakit, ada kemudahan bagi orang sakit dan tidak mampu. Inilah salah satu bukti, Pentingnya urusan sholat dalam agama Islam adalah karena kondisi yang sangat genting sekali. Ketika perang telah berkecamuk, ya, dan uh, kita bisa bayangkan ketika medan perang itu sudah uh, dimulai, ya, ya, itu taruhannya antara dibunuh atau membunuh, ya, sehingga kita butuh kefokusan di sana, fokus terhadap urusan perang kita, ya, sehingga ya uh, harusnya kita tidak uh, meninggalkan semua keperluan urusan urusan yang lain. Namun apa dalam hal ini agama Islam tidak memberikan rukshoh sedikitpun untuk meninggalkan sholat ketika berperang. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bahkan tetap mengharuskan sholat ya ketika dalam perang meskipun dengan cara-cara cara yang berbeda. Yaitu kita kita kenal istilah tersebut dalam e, istilah fikih namanya sholat sholat khauf. Allah e, ceritakan gambaran umumnya dalam surat khauf itu dalam surat an-Nisa. Ya surat an-Nisa. Wahai kamu uh, yang dalam keadaan berperang, jika ya, kamu berperang, maka lebih lebih kamu berperang untuk Allah, untuk Allah kamu berperang. Jika kamu berperang, maka kamu berperang untuk Allah, untuk Allah kamu berperang. Jika kamu berperang, maka kamu berperang untuk Allah, untuk Allah kamu berperang. Jika kamu berperang, berperang untuk Allah, berperang. Jika kamu berperang, maka kamu berperang untuk Allah, untuk Allah kamu berperang. berperang, maka kamu berperang untuk Allah, untuk Allah kamu berperang. Agama, ya. Dalam hal seperti itu saja Allah tidak memberikan toleransi untuk meninggalkan sholat. Bahkan yang Allah perintahkan ada tetap sholat tapi dengan cara rukshoh, ya. Yang sebagaimana telah dijelaskan dalam buku-buku fikih. Artinya sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, nanti akan kita bahas dalam panduan tata cara ibadah bagi orang yang sakit seperti apa. Bahkan ketika mungkin najis yang terus mengalir ketika waktu sholat masuk, ya sudah langsung tetap wajib sholat dalam keadaan apapun. Tidak bisa dibersihkan semuanya ya sudah, semaksimal yang bisa. Habis itu sholat. Ya, artinya sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Harap ini menjadi e, apa namanya menjadi e, e, pengingat buat kita semua tentang pentingnya urusan sholat, ya, sehingga kita tidak meremehkannya dalam kondisi sakit, apalagi kondisi kondisi sehat. Dan kita akan masuki pembahasan terakhir di buku ini yaitu tentang panduan tata cara ibadah bagi orang-orang yang sakit. Membahas tentang tayyamumnya, bagaimana kondisi salon yang bisa dilaksanakan dan insya Allah kita akan mengakhiri pembahasan di buku ini. Di pertemuan yang akan datang atau bila tidak waktu itu tidak cukup akan dibahas di pertemuan satu lagi.